Assalamualaikum Sudarlun, berita malam edisi hari ini Senin 29 Januari 2018 dibacakan Ardiansyah Polisi temukan video seks dengan binatang pada HP waria yang diamankan polisi Cederai polisi dan kabur burung didor bobol 10 rumah di Aceh Utara dalam satu malam Algojo cambuk pasangan zina 100 kali Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom seram di Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lokus Mawai, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram Biasan. Sudarlun penyedik reskrim Polres Aceh Utara menemukan video seks manusia dan binatang dalam handphone milik sejumlah wanita pria atau waria. Mereka diamankan dari lima salon di Kecamatan Loksukun dan Tanah Jambu Ayi Aceh Utara Sabtu lalu. Dalam razia itu, polisi menyegel lima salon dimaksud karena diduga telah terjadi praktik LGBT. Kapolres Aceh Utara, KBP Ahmad Untung Suryanata dalam komprensi pers di Maapolres mengatakan dirinya telah mempelajari sejarah sejak peperangan dengan Belanda, tidak ada nenek moyang yang banci atau waria, dengan kata lain di Aceh tidak ada yang keturunan banci. Menurut Kapolres, penyidik menemukan video yang tidak pantas ditonton selain video hubungan seks sesama jenis, juga ditemukan video hubungan dengan berbagai jenis binatang dalam durasi yang cukup lama. Ada sekitar 5 video seks dengan binatang yang sudah ditemukan di dalam HP mereka dengan durasi yang lama. Sudarlun aparat Polres Aceh Utara terpaksa melumpuhkan Rizal alias Burung, 26 tahun pemuda asal Menasa Meria, Kecamatan Kutama, Kemur Aceh Utara. Ia ditembak di bagian kaki kiri dan kanan saat ditangkap Kamis malam lalu di kawasan desa Palolada, tewantara, Aceh Utara. Selain burung, polisi juga berhasil meringkus Ismuhar alias Odeng, 28 tahun, pemuda asal desa Binji, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, karena juga terlibat dalam kasus serupa. Diberitakan sebelumnya, polisi berhasil meringkus dua pria yang diduga terlibat aksi pencurian dengan pemberatan atau perampokan di kawasan Kecamatan Lok Sukun dan Samtalira Aron, Aceh Utara. Kapolres Aceh Utara, KBP Ahmad Untung Suryanata melalui Kasat Reskrim Ibturizki Kholidiansyah mengatakan saat penangkapan Rizal mencoba melawan petugas sehingga seorang polisi terkilir di tangan kirinya. Sudarlun pasangan tanpa ikatan suami istri menerima hukuman cambuk 100 kali di muka umum di alun-alun depan kantor Bupati Singkil di Pulau Sarok, Singkil, lantaran tertangkap melakukan jina. Mereka adalah novirus 34 tahun, dan Dewi Sartika Sihombing, 21 tahun, penduduk Danau Paris. Jalannya eksekusi cambuk yang dilakukan Algojo dengan muka menggunakan zebo berjalan lancar dengan pengawalan aparat kepolisian saat Pol PP dan Polisi Sariad. Kedua tereksekusi terlihat pasrah ketika satu persatu digelandang ke atas panggung untuk menjalani hukuman. Bupati Aceh Singkil, Dul Musrid yang menyaksikan eksekusi mengatakan hukuman tersebut hendaknya menjadi pembelajaran semua pihak. Selain dihadiri pejabat, pelaksanaan hukuman cambuk mendapat perhatian ribuan warga yang berduyun-duyun datang dari pelosok Aceh Singkil. Warga ingin menyaksikan penegakan hukum syariat Islam yang masih jarang terjadi di daerah itu. Zdarlun perkelahian antara guru kelas dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMA Negeri 2 Bukit, Kecamatan Bukit, Benar Meriah, yang sempat membuat gempar dan mencoreng dunia pendidikan di kabupaten tersebut, diselesaikan secara adat dan damai di Polsek Bukit. Acara mediasi dihadiri dua pihak bertikai, dilakukan sebagai penyelesaian atas tindak lanjut saling lapor kepada pihak kepolisian atas dugaan kasus penganiayaan. Kedua belah pihak yakni Khairul Musrizal, 36 tahun, wakil kepala sekolah Autar, 39 tahun, menderita luka. Bahkan Khairul Musrizal sempat dibawa ke RSUD Muyengkute karena mengalami luka parah pada bagian wajah dan gendang telinga sebelah kiri yang rusak. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bukit Iksan Purnama mengatakan penyelesaian kasus perkelahian diinisiasi oleh pihak sekolah dan musyawarah kerja Kepala Sekolah atau MKKS Kabupaten Benar Meriah untuk digelar secara adat sebagai kata sepakat untuk damai. Di antara keduanya sepakat saling memaafkan atas kejadian tersebut untuk biaya luka-luka yang dialami. Antara keduanya juga sepakat membayar, khususnya kepada Musirizal yang terluka lebih parah. Sedarlun Ketua Yayasan Arvokasi Rakyat Aceh atau Yara, Soparuddin SH mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh segera menindaklanjuti permintaan audit tertentu Pendopo Bupati Simelu yang diajukan DPRK Simelu pada 21 Juni 2017 lalu. Hal tersebut disampaikan Ketua Yara dalam siaran pers yang diterima Serambi. Menurut Safarudin terkait permintaan audit tersebut berdasarkan hasil tinjauan ke lokasi pembangunan Pendopo Bupati Simelu yang bersumber dari dana bantuan provinsi tahun anggaran 2014. Ia menyebutkan jika berdasarkan laporan Pansus DPRK Simelu terhadap bangunan tersebut terjadi kerugian daerah sekitar 3,8 miliar rupiah. Ketua Yara menyebutkan ia telah bertemu dengan Ketua Tim Pansus DPRK Simelu Dr. Andes Darmili di DPRK Simelu. Disebutkan bahwa BPK perwakilan Aceh hingga saat ini belum menjawab surat dari DPRK Simelu tersebut. Jika pun tidak bisa diaudit BPK perwakilan Aceh perlu menjelaskan kepada publik sehingga tidak ada kecurigaan atas sikap diamnya BPK atas permintaan audit dari DPRK Simelu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Aceh. Seularun tinggal di tengah kota tidak membuat masyarakat Kota Subulsalam bisa menikmati air bersih dari PDAM. Hal tersebut dibuktikan yang hingga kini mayoritas warga di daerah itu belum merasakan air bersih dari PDAM setempat lantaran terbatasnya kemampuan distribusi ke rumah penduduk. Menurut salah satu warga setempat Rovina untuk dapat menikmati air bersih warga masih mengandalkan sumur galian sedangkan buat konsumsi membeli air dari pedagang isi ulang sebab air sumur warga kualitasnya sangat buruk. Keluhan masalah air bersih sering terdengar terutama warga di lorong dan gang kota. Pasalnya PDAM yang diharapkan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih belum sesuai harapan dan keinginan masyarakat. Air bersih yang dikonsumsi warga banyak menggunakan sumur dan juga galon kemasan, tetapi terbanyak warga mengkonsumsi. Untuk rumah tangga menggunakan sumur galian baik untuk minum, cuci dan juga mandi. Padahal sebagian besar air sumur warga tidak layak konsumsi karena kondisi airnya berwarna kuning dan berbau tak sedap. Zerlun, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pertanian Aceh Bertani community atau ABC Biren, mengadakan roadshow dan sosialisasi penanganan serta pencegahan hamawereng. Sosialisasi untuk petani pada beberapa areal persawahan di delapan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Biren dilaksanakan mulai minggu kemarin. Ketua ABC Mujibul Iksan mengatakan rotso ini perlu dilakukan untuk memberi arahan kepada petani agar dapat mengenali dan mengamati tanamannya secara dini terhadap serangan wereng. Inisiatif ini dilakukan pihaknya sebagai bentuk kepedulian terhadap petani agar produktivitas hasil panen tidak terjadi penurunan drastis akibat serangan wereng. Rombongan rotzu ABC yang beranggortakan sejumlah petani muda mulai bergerak dari Kecamatan Pedada, Cempa Kota Juang, Kuala, Pesangan, Cangka, Kutablang, dan berakhir di Kecamatan Makmur. Dari Newsroom Seram di Tanjung Permais, berita malam, edisi Senin 29 Januari 2018. Berita pagi Seram BFM, sehada dengarkan kembali pukul 7.00, waktu Indonesia Barat.